Mitra Bisnis, DPR membahas pemindahan lembaga pengadilan pajak dari pengawasan Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung. Selain itu, revisi Undang-Undang Perpajakan juga akan mengubah ketentuan mengenai batas umur Hakim Agung Pajak dan proses perekrutan Hakim Pajak. Hakim pajak diseleksi langsung oleh MA dan Komisi Yudisial seperti Hakim Tindak Pidana Korupsi. Saat ini proses perekrutan Hakim Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan disahkan MA. Proses itu dinilai kurang independen dan mempersulit pengangkatan Hakim Pajak dari kalangan akademisi atau profesional. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, apa pendapat Anda mengenai rencana revisi Undang-Undang Perpajakan itu? Kalau menurut saya itu バイヤー。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 Apa namanya Pengadilan itu mesti diangkat oleh Mahkamah Agung dan dipindahkan Jadi j a n g a n Departemen Keuangan Karena ini ada dualisme juga Departemen Keuangan itu kan punya targa Jadi tidak netral gitu ya Dan juga orang-orang pengadilan pajak itu Baik di Mahkamah Agungnya maupun di dalam、uh, Pengadilan p a j a k itu lebih banyak Orang-orang pajak juga gitu loh ya Jadi sama sekali menurut saya tidak netral Jadi lebih baik mesti cari yang, yang netral Boleh saja dari aparat pajak Tapi yang sudah betul-betul sudah pensiun Dan betul-betul dites もし、yang Itu biasanya Dia Pengusahaannya yang salah gitu ya Supaya pemerintah Tidak dirugikan Jadi Dia pun dia tidak baca Putusan yang k a l i l i h a Karena hakim t u h Mana bisa baca lagi Segitu banyak Jadi dia memang perlu Merikrut Hakim-hakim yang profesional Dan hakim-hakim itu Dites Dan orang-orang itu y a paling banyak Yang harus dia masukin Mungkin juga Daripada Dunia p e r g u r u a n tinggi ya Yang tahu Membaca statistik Tahu membaca balance sheet Dan lain-lain Sehingga betul-betul Dia tahu siapa yang benar Dan siapa yang salah Dari dunia akademik itu daripada diambil orang pajak. So, kalau diambil dari pengusaha, juga pengusaha m e n g a s a hakim p e n g a d i l a n pajak itu tidak menarik karena gajinya rendah. j a dikonsultan pajak, dia lebih untung. Gak ada juga yang mau m e r e k mau l a m a jadi hakim pajak di Indonesia ini loh, dari, dari konsultan pajak atau accountant-accountant karena dia digaji lebih besar daripada gaji hakim itu. Jadi, ngapain dia di sana? gitu、loh. Jadi, yang semua ini tentu harus diatur dan memang harus di bawah satu badan ya, yaitu Mahkamah Agung.、Itu. Gak bisa ada dua-dua s e b a l a k d u a sebalik-dua sebalik. Kalau ミキアン・ソフィアン・ワン・アンディ、サイア・メリー・アグスティアン